Bidara bisnis hingga saat ini meski pihak pemerintah terus berupaya menyediakan kebutuhan fasilitas publik yang memadai bagi masyarakat, namun tetap saja kita menemukan masalah soal kondisi fasilitas publik yang tidak terawat dengan baik. Tak jarang banyak masyarakat yang biasa menggunakan fasilitas umum tersebut merasa tidak nyaman, bahkan upaya perbaikan juga tidak selalu cepat dilakukan oleh pihak terkait. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Katip Basri. Mas Katip, apakah Indonesia belum memiliki kemampuan yang banyak? untuk merawat fasilitas umum. Setuju saya, saya sepakat ini ini ekonom jarang bicara soal culture ya. Saya enggak percaya sebenarnya bahwa ini budaya kita dilahirkan sebagai bangsa yang tidak bisa merawat gitu ya. Gitu kita apa ya, ditakdirkan enggak bisa punya barang awet gitu. Tapi begini. Uh, salah satu problem yang yang dihadapi di sini ya, ini saya juga enggak tahu kenapa mesti nanya sama sosiolog ya. Itu adalah sense of Ownership-nya nggak ada, ya. Apalagi kalau barang itu barang publik gitu. Ini beda misalnya dengan di negara-negara yang relatif maju ya. Saya ambil contoh misalnya kayak misalnya di Australia, itu di taman ada kompor yang bisa dipakai untuk barbeque gitu. Tiap orang dia datang ke taman dia tinggal bawa daging, bawa bumbunya, dia bisa masak di situ. Nah tiap orang itu merasa bahwa dia perlu harus merawat itu gitu. Ya karena karena itu kepentingan mereka walaupun barangnya bukan punya mereka gitu. Menurut Mas, kenapa banyak fasilitas umum di negeri ini belum bisa terjaga dengan sangat baik? Di kita, ownership kepemilikan untuk public goods itu itu nggak ada gitu. Kalau barangnya bukan barang saya itu saya rusak gitu. Bisa lihat dari gejala telepon umum, kalau bisa di teleponnya dicabut dulu ya. Bahkan ingat dulu ATM dirusak gitu. Ada kecenderungan, saya nggak tahu ini penjelasannya apa, apakah karena semua orang itu hidupnya nggak pasti, sehingga dia harus secure bahwa barang itu adalah milik dia gitu. Sehingga nggak ada yang menjaga barang publik atau apa. Itu memang soal kita, gitu. Adakah yang mungkin dilakukan negara untuk membangun kesadaran merawat fasilitas umum secara bersama-sama, Mas? Jadi nggak bisa sebenarnya ini bahwa ini hanya diharapkan negara yang mengatur ini. Dia bisa kasih maintenance. Tapi publik itu harus harus menjaga. Saya lihat di, di... Saya kasih contoh tadi di Australia, gitu. Bagaimana setiap orang itu merasa bahwa dia nggak boleh ini rusakin ini. Karena nanti... Kalau dia mau pergi pakai lagi, dia nggak bisa. Nah, cara itu, cara budaya etik itu yang tumbuh, yang kemudian membuat mereka merawat barang publiknya, gitu. Saya nggak bilang bahwa barang publiknya nggak ada yang rusak, tetapi tiap orang itu punya, gitu, bahwa ini barang kita sama-sama yang harus kita jaga. Kecendungan kita, kita hanya hanya merawat yang kita sudut sebagai barang privat, kalau itu milik kita. Kalau nggak ada tuannya, itu kita boleh semena-mena atau bukan punya kita. Ini cerminan dari apa ya? Dari selfish, dari egois yang sangat, yang sangat primitif sebenarnya gitu. Sehingga kita nggak pernah bisa punya barang publik. Lantas apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini? Mudah-mudahan ini bisa dibantu diselesaikan dengan edukasi pemahaman. Sekarang sih udah jauh, nasib lebih baik lah. Paling nggak saya nggak lihat telepon umum atau karena mungkin sekarang orang pakai handphone ya. Ditarik. Kalau dulu kita bisa lihat telepon umum, nggak ada lagi gagang teleponnya, gitu kan? Atau kalau telepon umum, boxnya itu kacanya mesti dipecahin. Di kereta, kita punya kereta, coba Anda lihat uh, kereta kita itu jadi sasaran ditimpu orang. Gitu. Demikian Katib Basri, saya Gery Sadewa.